Nena Lidya, kamu artis yang pertama, betul. kamu sapa Indonesia, kamu gayang Indonesia, tentunya masih bersama, ade! Buat yang di rumah, kita yang tipis-tipis bareng ya, ade lah! Hvala